Allahumma laa ilaaha illa Allahohu laa taufiqohu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا. ويهدي الله بلغة الله وليوب العادين. اشهد أن لا إله إلا الله. لا شريك له. وشهد أن محمدا عبده ورسوله لا أبي ولا رسول بعد. وهم and uh per saya berpandu oleh tetsero alat pun dalam Dan sangatnya disarikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemasakan, Wahai Muhammad. Kemarin kita mengatakan bahwa uh, hadis ini ada sedikit yang tuahirnya muskil. Jadi ya. ya, di antara yang adik ini yang sering tas siapa yang ingat? Hmm? bagaimana kata muskilat adik ini? ada yang ingat? Nabi Merak akhir, akhir ini mandi dengan adikas bisnisnya wanita dan juga sebenarnya Tapi dalam masing-masing mencidur secara bersamaan Oke. Hah. Biasa aja. Hah? Baik, nah, ya, Muskilnya مشكلnya di mana gitu. Nah, itu yang laki-laki perempuan bercinta secara bersamaan itu bagaimana? Maksudnya seperti apa? Ya. Apa kita harus duduk bareng-bareng di tempat yang sama gitu? Ini, ini kan muskil Pak. sekarang apa jawaban dari iskah ini. Maksudnya apa itu? Lagi-lagi antara keduanya berhubung dengan atau bersuci dengan cara menciduk air itu secara bersamaan. Maksudnya apa? Suami istri. Ya. Eh, Salah tadi yang jawab? Tunggu. Tunggu. tadi. Habis ini masih semarang. Asik satu satu tu. Ini hari yang berjujur. Aneh, bosan. Uwaini Abbas radhiyallahu anhuan An Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena yang tersiru di fadlimaimu. Jadi Uwaini Abbas radhiyallahu anhuan. Bahawa Nabi SAW konon mandi dengan air bekasnya Maimunah Siapa Maimunah? Istri beliau, Maimunah ibn al-Hadith al-Hilaliyya Istri beliau yang tidak lain adalah Bibinya Ibn Abbas Jadi saudara ibunya Ibn Abbas, khalahnya Makanya sering Ibn Abbas itu Periwaikan hadis dari bibinya ini Maimunah Karena bibinya mahramnya sendiri Bahkan dalam sebuah hadith bintu inda khalati meimunah Saya pernah bermalam di e, kamarnya bibi saya meimunah Kerana memang keponakannya sendiri Jadi sang keponakan meriwayatkan dari bibinya yang merupakan salah satu dari Ummah Adul Muminin Bahwa Nabi SAW konon atau Umm Abbas menceritakan tentang Kepiasaan nabi, yaitu berasanya beliau itu Konon mandi Dengan air Bekasnya Maikmurah Hadis ini diriwati oleh Pan-Muslim dalam suhaibnya Sedangkan Menurut riwayat versi Ashab-us-Sunan, wali Ashab-us-Sunan Iqtasala Ba'adu raswarjin nabi Sallallahu alaihi wasallam sallam Fi jafnatin ada salah satu istri Nabi yang tidak disebutkan namanya, tapi dalam riwayat ushul dari istri itu adalah Maymunah. Ada salah satu istri Nabi yang mati menggunakan jafnah. Jafnah itu adalah nampan yang yang agak besar. Waskom atau bukan Waskom, ya, biasanya tempat makanan, nampaknya nggak besar begitu. Biasanya untuk tempat makanan dan bisa dimakan beberapa orang saja. Eh, Rasulullah SAW lama dia berterasi lemin. Kemudian setelah itu Rasulullah datang untuk menggunakan air itu untuk mandi. Jadi jelas ini air bekasnya. Salah satu istri beliau Fakal alat Maka si istri tadi itu mengatakan Ini kuntu junuben Saya tadi Junub kemudian Mandi pakai air itu Dia memberitahu lagi Nabi SAW Kemudian apa kata Rasulullah Innal ma'a laye junub nah, Ayat itu tidak Tidak terkena junub Yang junub orangnya di ayat yang tiap Hadis nah, ini oleh Habib Widi dan Ibnu Huzaimah Dan keduanya Yang sebagai hadis suhaib Nah Tentu kita akan Apa namanya Bertanya-tanya Sekarang yang benar yang mana Tadi hadis yang pertama Yang disuhaibkan oleh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Nabi melarang seseorang mandi dengan air bekas bersuci istrinya. Lako di sini Nabi mandi dengan air bekasnya yang murni. Lah. Ya. Bagaimana kedudukan larangan ini? Nah, sebelum kita bahas mana itu, ada beberapa keterangan di sini terkait dengan derajat masing-masing hadis. Hadis ya. ini. Walaupun disebutkan dalam Sahih Muslim ya, dalam riwayat Sahih Muslim, akan tapi ada sebagian ulama ahli hadis yang mengkritisi ya, mengkritisi riwayat ini dan riwayat ini sebetulnya menurut mereka adalah riwayat yang uh, terjadi kekeliruan. Kuah di situ. Yang benar maknanya menerjemahkan adalah sebagaimana diterjemahkan oleh bukhari dan muslim juga dari Ibn Abbas oleh Al-Wanu bahwasanya an Nafsu Khusus Allah melomai munat karena yang tersilahi wahid bahwasanya Rasulullah melomai munat. Dua-duanya itu Sama-sama mandi Dari Baskom yang sama Mandinya bersama-sama Dan masing-masing menciduk Dari tempat yang sama nah. Loh, bukankah Sunni muslim, hadithnya sunni semua nah, Jawabannya adalah Selama hadith itu Tidak dipermasalahkan Oleh ulama lihat hadis yang puru, maka hadis ini masuk dalam hadis yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai hadis sahih. Jadi bil jumlah, film jumlah itu artinya secara mayoritas, ya, 95% hadis-hadis dalam syari'ah itu adalah hadis-hadis yang yang diterima oleh kaum muslimin, oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Hanya ada beberapa kelintir saja hadis yang disebutkan oleh Sahihin ini yang dikritisi salah satunya adalah hadis ini dan terkadang Imam Muslim sendiri sengaja menyebutkan hadis yang bermasalah di akhir akhirat ya, untuk untuk merangsang ini loh ini lakannya berbeda karena beliau juga menilaikan hadis dengan alasan yang yang lain hadis yang tadi yang lebih krojek itu yang diperiksa adalah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kita tahu, derajat hadis yang mutakafalik itu paling, paling kuat. Hadis yang paling kuat adalah hadis mutakafalik. Bukhari sama Muslim dua-duanya meliwatkan hadis ini dari jalur yang sama dengan redaksi yang sama kurang lebih. Yang setelah itu adalah hadis yang dilwakan oleh Imam Bukhari saja. Enggak ada dalam Surah Muslim. Ini. Derajatnya nomor dua. Setelah atau ahli, itu nomor dua. Kenapa Imam Bukhari digalukan? Karena Imam Bukhari lebih jauh dalam masalah hadis, dalam masalah ilal, masalah mengungkap cacat-cacat yang tersembunyi, yang tidak nampak, sebintas nggak kelihatan. Dan karena syarat sohignya Imam Bukhari ini lebih ketat berbanding Imam Muslim. Dan dia orang lebih ahli dalam masalah kuat nafalanannya dan emang itu bulunya Imam Musri Imam Musri ini mengakui keibatan bulunya yang satu ini bahkan pernah minta izin untuk mencium lidahnya lidah yang Bukhari boleh cium kerana Imam minta izin dia bilang ya Ustadz adalah Ustadzim wahai Ustadznya para Ustadz Imam Musri Bukhari Nah, jadi levelnya memang -level lebih tinggi Yang ketiga adalah yang hanya dilihatkan oleh imam muslim Yang keempat hadis Sahih yang terdapat dalam selain shohiq Itu kriteria derajat hadis secara umum Secara umum untuk artinya biasanya yang menurut Tafak Ali itu lebih Sahih daripada yang hanya dilihatkan oleh salah satunya jadi maksudnya juga meriwayatkan bahwa laknat hadis ini adalah atau semua salam itu mandi bersamaan dengan dengan Meimunah. Boleh jadi ada salah seorang perawi nya yang kurang akurat dalam mendengar hadis ini atau meriwayatkannya dengan mana meriwayatkan dengan mana yang dia pahami Nah ini biasanya yang berpotensi menimbulkan terjadinya distorsi atau penyimpangan dalam makna suatu hadis itu pasti diketahui, ya pasti di, diketahui. Makanya para ulama itu dalam rangka menjaga atau ontentikan hadis Rasulullah mereka nggak pilih kasih sama siapapun. Ya. Bahkan kalau itu masalah itu ada dalam suahiyah, ya mereka jelas Karena suahiyah itu dekat dengan kitab yang ma'sum. Boleh jadi membohori, meluahkan, mencantumkan hadis yang, yang ada sedikit kekeliruan di situ oleh salah seorang krobinya. Yang benar bukan seperti itu umpamanya. Boleh jadi dan itu pasti akan ada yang menjelaskan. Jadi itu bukti nyata bagaimana Allah menjaga agama ini. Inna Nuzul Natiqroh, boleh mengulas hadisul Natiqroh di sini bukan cuma al Keliru kalau hanya difahami sebagai Al-Qur'an Karena gak mungkin Al-Qur'an bisa dijaga Kalau penafsiran Al-Qur'an gak dijaga Siapa yang penafsiran Al-Qur'an? Surah Rasulullah SAW Jadi gak mungkin Al-Qur'an bisa terjaga Tapi terjaga, teksnya saja Penafsirannya kacau Itu namanya juga gak, gak menjaga Al-Qur'an Nah e itu dari segi keabsahan sangat, ya. karena riwayat yang mengatakan nabi itu mandi dengan air bekas bekasnya minumah ini diriwayatkan secara ragu-ragu, ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi yang yang yang lebih mantap adalah riwayat yang mengatakan Anda nabi antara rasulullah saw wamey munahka. Taslimah ini minina yang wajib. Mereka berdua mandi bersama-sama dari satu satu bejana. Okay. Ibn Hajar sendiri mengatakan bahawa riwayat dalam uh, hadits Abu Abbas yang disebutkan oleh Al Hakim dan Mujahar ini riwayat Asyhabus Sunan itu. ارتسلا بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنه فجاء اليها الكسله منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء ini juga di, dikritisi oleh sebagian ulama beliau mengatakan waqata'a al-qaum bisma' ibn Harb karena karena dia menerima talqin ya ulad ibn rawah uba shubah shubah la ya'mal an masyayikhi illa sahiha hadithihim Adit ini memang ujung-ujung ya porosnya adalah pada seorang ulama senior yang bernama Sifah bin Hab Sifah bin Hab ini memang ee, dikenal yang baru talqin. Yang baru talqin itu itu kritik. Di talqin menerima. Misalnya gimana sekarang ya? Misalnya dia sedang menyampaikan hadis. Kemudian ada salah satu Rakat yang dia ragu-ragu terus ada salah seorang hadirin ini yang mengoreksi, ini loh, langsung dia terima, kalau oh, ya begitu, itu namanya ditalkin, ngikuti. Ya. Ini merupakan salah satu yang melemahkan kalau itu. Jadi kira-kira hadirin nggak bisa ditalkin-talkin. Ya. Kalau ditalkin menerima, ini berarti harapannya nggak, nggak mantap tuh ini. Dia hafal sambil ragu-ragu Dan percaya sama orang lain Ia kalau yang mentalkin ini Benar ketika mental mentalkin Kalau ditalkin Dengan sesuatu yang salah dan dia kemudian Meng'iyahkan nah Ini yang lebih parah lagi nah, Jadi Karena adanya peralui yang seperti ini Hadid ini menjadi Dipermasalahkan dari segi Keabsahannya Walaupun ulama lain mengatakan tidak Karena yang meriwayatkan dari shimad Muridnya shimad dalam hadis ini itu imam syurabat Syurabat Ibn al-Hajjaj ya, Abu Nusmaw Syurabat Ibn al-Hajjaj itu Satu uh, Satu level dengan imam suda al-sawwi Ahli hadith Dan dia sudah terkenal Tidak sembarangan Dalam meriwayatkan hadis dari gurunya Jadi kalau ada guru-guru yang bermasalah Maka dia seleksi dulu Hadith-hadith gurunya -hadith ini Dan hanya hadith-hadith yang Yang valid Yang diriwayatkan oleh oleh murid yang namanya syurba Tapi ala kulihal uh, Ini merupakan alasan Mengapa mereka memiliki sih yang ditetapkan oleh As-106 Yang jelas-jelas ini Kontradiksi dengan hadith sebelumnya Kalau orang itu muslim Nabi mandi dengan Ayo sisanya Maimunah ya. Itu mungkin sedikit Ya kalau mau dikompromikan dengan Agak dipaksakan masih bisa Tapi kalau yang kedua ini jelas Sudah dipakai oleh istrinya Baru setelah itu Nabi datang ya, Nabi datang Kalau yang kedua ini mungkin saja Nabi sama Maimunah Di satu tempat Ya istrinya mandi dulu nabi melihat setelah itu dipakai sama nabi sallallahu alaihi masih mungkin dan kalau caranya seperti ini maka tidak tidak apa namanya menurut sebagian ulama tidak tidak masalah tapi kalau betul-betul si perempuan ini istrinya ini menggunakan air itu sendirian tidak ada yang melihat kemudian dipakai oleh suaminya itu ya yang, yang jadi diperbolehkan jadi Lafatnya asal musnan atau terpilih nasai dari remaja ini jelas ia kontradiksi dengan kelahiran dari hadis riwayat dalil dalil dan nasai yang sebelum ini yang dari salah seorang sahabat bau yang nanti melarang seseorang mandi dengan air bekasnya istrinya atau sebaliknya. Adapun sadana bi innal ma'a ya, la yajnun ya. la yujnib. Jadi ada atau yajnub. ya yajnub atau yu Atau Au yajjan atau ya Tahu yujunip, jadi bisa, bisa tiga berucinya. Ia jenat, tahu ia jenok, tahu yujunip. Artinya air itu tidak akan terkena jenaka. Yang terkena jenaka adalah orangnya bukan bukan airnya. Nah, sekarang bagaimana kita Mengkorelasikan antara kedua hadis ini? Para ahli fiqih mengenal ada masalah yaitu air yang Dipakai oleh seorang wanita sendirian Dipakai untuk Toharov sendirian ya, enggak ada yang melihat Mereka mempermasalahkan status air ini Apakah sisa airnya itu boleh dipakai untuk Toharov atau tidak Kaul ya. yang pertama eh sebelum kita bahas kilasnya sekarang kita bahas maksud dari sendirian itu sendiri apa mereka juga ada beberapa aksi apa yang dimaksud dengan seorang wanita menggunakan air itu sendirian artinya menafsirkannya adalah artinya tidak ada orang lain yang memakai air tersebut baik dia pakai di depan umum atau dilihat oleh orang lain atau pakai tanpa ada dilihat oleh orang lain Artinya hanya dia yang pakai air itu, Tidak ada orang lain ya, Ini pendapatnya Jumur ulama Jadi maksudnya Dipakai oleh dia saja Sendirian ini bukan berarti dia di tempat tertutup enggak. Tapi hanya dia yang pakai Pendapat yang kedua Adalah Sendirian dengan pengertian Tidak ada yang melihat dia Tidak ya, ada yang yang melihatnya, ya ini yang melihat dari kalangan luma Yis Yang umurnya sudah sekitar 6, 6 tahun atau ke atas ya. Baik yang melihatnya laki-laki maupun perempuan Sekarang masalah berikutnya Hilafnya para sukoha tentang hukum atau status air yang dipakai oleh yang telah dipakai oleh seorang wanita ada beberapa pendapat di sini. Pendapat yang pertama, tetap boleh dipakai. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiah dan Syafi'iyah. Tak masalah pakai, tak apa, apa. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Abbas. Imam Abbas sendiri berpendapat seperti itu. Tak apa apa air bekas bulunya perempuan, bekas nafinya perempuan, silakan dipakai. Bahkan Imam Abbas mengatakan, Ia al Tofibanan, wah, punya kelebihan lo justru perempuan itu lebih lembut dari cemarinya, lebih harum aromanya nah, daripada orang laki. Ya. <tuh> Kenapa yang kedua nggak boleh Dipakai untuk mengangkat hadatnya laki-laki, khusus untuk laki-laki nggak -laki, boleh. Ya. Untuk mengangkat hadat itu seperti apa? Seperti wudhu dan mandi dunung ya, karena bersuci itu ada tiga mengangkat khat atau membersihkan najis kalau membersihkan najis nggak masalah membersihkan najis nggak apa-apa ini benar-benar penting -benar benar loh -benar. tapi kalau untuk mengangkat khat baik khat besar maupun khat kecil maka nggak boleh dan ini khusus bagi laki-laki adapun e, untuk wanita lain yang pakai nggak masalah atau kalau yang memakai anak sebelum balik juga tidak tidak masalah, karena rojul rojul itu artinya laki-laki balik, laki-laki dewasa. Marah itu adalah perempuan dewasa. Jadi hanya berlaku bagi rojul saja. Kalau perempuan yang makai, walaupun habis sebagai perempuan tak masalah. Atau anak-anak yang belum balik juga tidak tidak masalah. Ini adalah pendapat yang masyhur yang populer dari madrasah Imam Ahmad. Mama juga punya pendapat lain Seperti pendapatnya Masyaji, Malik dan Agunganikah Tapi yang popular adalah Beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua ini yang Ini khusus untuk Mengangkat hadat Tidak boleh dan itu pun hanya berlaku Bagi laki-laki dewasa Ada pun untuk membersihkan najis ya, Ini boleh Laki-laki dewasa Boleh, laki-laki e, Perempuan boleh, semuanya boleh Atau kalau yang lumakan untuk mengangkat hadat ini bukan laki-laki di masa, tapi wanita atau anak-anak yang global juga juga boleh. Ini pendapat Imam Ahmad yang paling populer dan juga pendapatnya itu luhas. Pendapat berikutnya status putu dengan ayat sisa perempuan itu makro, makro nggak haram kan? jadi larangan itu di Perhatikan larangan yang sebaiknya dihindari Bukan berarti berdosa Ini pendapatnya Sa'id Abu Ghazim dan Hassan Al-Khazri Dan dipilih oleh sebagian ulama syafi'iyah Pendapat yang keempat Tidak mengapa seseorang mandi dengan air bekasnya wanita Selama si wanita ini bukan mandi junub, Mandi kerana junuh atau mandi karena air ini berdasarkan Ibn Umar Sahabat Ibn Umar Radya Baru'an Dalilnya Jumur Ulama yang berdapat kulit Kulit secara mutlak, enggak dilarang Oke. Itu dalilnya adalah hadis baik muslim yang tadi itu Karena Yartes itu dihormati meyumunah Tapi tadi kita jelaskan bahwa hadis ini dikritisi Karena yang betul itu afanya bukan begitu Tapi mereka berdua mandi bersama-sama itu ya barang-barang dari Wascom ya yang, yang sama. Ya. Dan lainnya yang dipakai oleh dulu ulama adalah hadis yang diberikan oleh Imam Muhammad Dengan salatnya satunya dari Simarrih kan ketika menerima hadis di atas An-namra'atan min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada salah seorang istri Nabi yang mandi lub Ya, mandi besar karena habis junub saja anda nih saudara, nanti ya tawa bau minyak Maka nanti kemudian datang untuk untuk menggunakan air bekas sisa mandi junubnya istrinya dari. Pakualat, maka si istri berkata, ini irtasal tuh minyak. saya habis mandi dengan air ini. Pakual, innal maalayunat jisuhu shayun. Nabi akhirnya tidak menjadi najis dengan Sesuatu Tapi yang ada di sini Buaib gak bisa jadi Dalil yang kota'i Karena beriwayat yang Simat dari ikrimah Dan riwayat yang simat dari ikrimah Ini Rata-rata bermasalah Jadi mereka Punya dua dalil tadi Ada pori dalil yang melarang Baliknya gak boleh Mandi dengan air bekasnya Wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Humayt al-Himyari Qala, laqiku rajulan sahiban Nabi SAW harfa asinin kama sahibahu Abu Huwairah Harfa asinin, qala na'ana Rasulullah SAW an yamtashifa ahadunakullayawm wa an yabulakimu tasanih wa an yaktasilal mar'atu bifadil rajul Wahyatah segala berupa berfaad Wahyatah kita jadian ya ini hadis yang yang sebelumnya hadis yang nomor 6 hadis dari seseorang dari sahabat nabi. yang mereka itu. hadis kedua yang mereka gunakan adalah hadisnya Al Hakam bin Amr Al Ghifari wabillahumma anna Rasulullah sallam naha an yatwad al rajul min fadli wadhu al Nabi salah salah melarang seorang laki-laki berhubung dari air bekas hubungnya wanita ini dalil mereka yang kedua, akan tetapi hadit ini juga dikritisi karena dalam sebagian jalur periwayatannya Hadith ini hanya sampai kepada sahabat Si sahabat tidak menisbatkan kepada Rasulullah Alias sebagai hadis mawkuf Kalau ada sebuah hadis Dalam sebagian jalur Dinisbatkan kepada Rasulullah Tapi dalam jalur yang lain Hanya kepada sahabat saja Maka ini harus di diklarifikasi Sebetulnya ini sabda Nabi atau ucapan salah seorang sahabat Ini jadi masalah di kalangan ulama Dan ini merupakan illah Illah yang gara-gara itu hadith ini bisa dianggap baif Karena karena orang-orang yang kanuk ternyata Dari misalnya ada 10 jalur 6 dari 10 itu meriwayatkannya sebagai ucapan si sahabat tidak menyebut Rasulullah SAW Masalah sahabatnya Hakam bin Amr ya Hakam bin Amr mengatakan Tanpa menisbatkan ucapan ini kepada Rasulullah Yang empat Menambahi Rasulullah SAW Hakam bin Amr kola-kola Rasulullah Bapaknya begitu Atau an Rasulullah SAW Nah ini harus di Dicek ini Mana yang benar ucapannya Hakam bin Amr atau ucapannya Rasulullah karena karena kalau itu ucapan sahabat dia tidak menjadi dalil yang mutlak harus diikuti otomatis dia masuk ke dalam al-adilah al-muqta'afiyah ada dalil dalam dalam ilmu fikih itu ada yang disepakati sebagai dalil mutajah harus diikuti harus diterima ada yang dipersilisikan statusnya Sebagian menganggapnya sebagai hujan, sebagian lagi tidak menganggapnya sebagai hujan Di antaranya adalah kaul sahabi Kaul sahabi, ucapan sahabat, ucapan sahabat Itu masih diperlisipkan statusnya sebagai hujan atau enggak Makanya ketika ini sesekali diriwayatkan sebagai hadith ma'ukuf Artinya hanya berhenti sampai sahabat enggak menyebutkan ya sebagai sabda Nabi Atau tidak diperlisipkan kepada Rasulullah dan di kali yang lain diberiwajikan secara marfuq alias menisbatkan kepada Rasulullah harus dijelaskan mana yang benar. Kadang yang benar yang maqroof tentu dengan alasan-alasan. Ketika kita mendapatkan alasan-alasan yang cukup kuat untuk merujukkan riwayat yang maqroof, maka kita katakan yang meriwayatkan secara marfuq ini salah. Sehingga hadis mereka menjadi hadis yang syar'i atau mungkar atau sebaliknya yang salah adalah yang tidak menyesuaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar adalah bahwasanya ini merupakan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dua-duanya benar mungkin juga dan saya pernah pernah jelaskan bagaimana terjadinya perlawanan yang tidak versi itu sesekali Mengatakan sebagai uh, Ucapan pribadinya dia Tapi di lain kali dia menisputkan Kepada Rasulullah mungkin Seperti kalau ada Sahabat yang ditanya tentang hukum Suatu masalah Kemudian langsung dia menjawab dengan fatwa Sebetulnya Nas fatwanya itu adalah Sahabat Rasulullah Tapi ketika itu dia tidak menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan begitu Sehingga oleh orang yang mendengar Mereka menganggap ini adalah pendapat sesahabat tapi di majlis yang lain, ditanya Masalah yang sama Dia menisbarkannya kepada Rasulullah, salah, -salah. Nah kalau Masing-masing jalur ini sama-sama kuatnya, -sama maka dikatakan dua-duanya sohe Mau pufnya sohe, mau pufnya juga sohe Kalau enggak ada salah satu-salah satu yang, yang dirojitkan yang mana Nah dalam konteks hadis kita ini Yang dirojitkan adalah bahwa itu adalah ucapan sahabat Nabi bukan ucapan Nabi Rasulullah rasul, rasul. SAW sehingga tidak bisa menjadi hujah yang kuat ya. karena termasuk dalam dalil-dalil yang, yang dipersepsikan. Jadi hadis yang pertama itu nggak menjadi jadi hujah. Mereka masih punya dalil lain lagi yaitu hadisnya. Allah bin Serjiz, saya ingat yang mukab bin Serjiz, Qala 'Nah Rasulullah SAW, an ya tertasir rujul bفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولا كم يشرع عنهم جميع عنهم'. Namun lagi-lagi hadis ini juga dipermasalahkan, dia itu mukaf atau marfo, dan yang rojeh adalah mukaf juga, jadi bukan bukan marfo. Nah sekarang bagaimana kita menggabungkan, mengkompromikan antara hadith-hadith yang melarang wudhu dengan air bekas wanita dengan hadithnya hidup atas, bahasanya nabi wudhu dengan air bekasnya mengunat. Alah oleh hal masing-masing eh, dari segi ke atau kualitas hadisnya maka dua duanya ini sama-sama bermasalah baik hadisnya. Yang melarang maupun hadis yang dua-dua membolehkan dua-duanya sama-sama bermasalah. Ya. Artinya tidak ada yang betul-betul sahih secara marfu' yang bebas dari kritikan. Tak ada dalil yang ini maupun yang itu semuanya apa namanya memiliki kelemahan ya. sehingga yang apa namanya. yang bisa kita nyatakan sebagai yang adalah imma imma itu pilihan pertama larangan itu hanya bersifat anjuran untuk menghindari bukan berarti haram alias ya sebaiknya jangan untuk menggunakan air bekas wanita tapi kalau butuh juga juga enggak masalah. Karena apa? Mereka menggabungkan antara hadit Dibayat Muslim dengan hadis yang tadi itu Digabungkan, kalau Nabi pernah melarang Kemudian beliau sendiri melakukan Maka ini menjadi kaidah bahwasanya apa yang dilarang itu Artinya bukan diharamkan Tapi dimakruhkan Demikian juga Kalau Nabi Memerintahkan sesuatu Kemudian beliau juga meninggalkannya Makanya menurut saya Buasanya perintah itu bukan berarti wajib tapi mustahab atau sunnah. Ya. Jadi ini salah satu cara mengkompromikan antara hadith-haditsnya ada delapan hal ini. Apalagi di ujung haditsnya disebutkan innal maa layyjul. Air itu tidak terkena junub Yang junub itu orangnya Nah kalau beliau menyebutkan Alasannya itu karena air Tidak terkena junub Maka dipakai sendirian Dipakai bareng-bareng sama gitu. Apa yang membedakan Antara air yang dipakai sendirian Dengan air yang dipakai bareng-bareng Toh air itu tidak terkena Tidak terkena junub Nah, Ini menguatkan puasanya Larangan itu bukan berarti sesuatu yang haram Tapi sesuatu yang sifatnya makro saja. Atau e, bentuk yang kedua adalah karena atau dengan mengatakan bahwasanya larangan ini berlaku bagi air yang memang bekas, seperti air yang habis dipakai kemudian netes-netes ditampung lagi. Nah itu yang tidak boleh. Nah, Sebagian ulama ada yang memahami dengan pemahaman seperti itu, yaitu alkohol kopi. Jadi kalau bukan seperti itu, misalnya dia nyeduk dari bak, ya, kemudian sisa dipakai tidak masalah, karena air yang terpakai itu tidak tidak kembali lagi ke situ. Ini berdasarkan alkohol kopi dan beliau dengan apa namanya sudut pandang ini beliau mengatakan tidak masalah antara hadis ini dengan hadisnya yang nunar, karena Nabi itu memakai air sisa, bukan air bekas. Beda ya sisa sama sama bekas itu beda. Artinya, misalnya satu waskom penuh dipakai sisa setengah itu namanya sisa. Kalau bekas, ya air yang ada di situ artinya sudah pernah dipakai untuk wudhu, kemudian tetesan itu dikembalikan lagi ke situ. Nah, tapi cara memahami seperti ini itu juga sebetulnya apa namanya Enggak kuat kenapa enggak kuat karena itu bukan kebiasaan orang-orang zaman dulu untuk menampung kembali akhirnya sudah dipakai untuk untuk mati ataupun untuk hidup Enggak dikenal itu di kalangan para sahabat Kalau mereka menampung kembali sehingga penafsirannya adalah penafsiran yang masih yang lama. Yang paling rojik dari pendapat-pendapat ini adalah Bahawa larangan itu tidak tidak benar ya. Karena memang dalil mereka tidak, tidak ada yang suhai Sehingga kembali kepada hukum asal Air itu bersih Al-mak, layinan jizuhu, syait Baik sudah dipakai oleh wanita Ataupun belum ya, Tidak masalah Karena eh, Apa namanya Dalil-dalil yang, yang melarang itu juga bermasalah Sehingga tidak bisa me menggeser Apa yang sudah diakini sebagai Hukum ayat yaitu tohurun Halimah tohur, layu, naci, suruh, shayn Apalagi hanya sekedar dipakai Apalagi kalau kita korelasikan dengan pendapatan Ibn Abbas loh loh itu justru lebih lembut kulitnya Lebih harum Biasanya sangat berbeda laki di sini. laki lagi itu enggak masalah peperangan mati pun masalahnya. Dan ini merajukan benar-benar ulama yang mengatakan tidak dilarang sama sekali. Makruh pun tidak. mubah, boleh semua. Alasan berikutnya ya, karena para sahabat sendiri beda pendapat. Hadis marfu'nya enggak ada yang sampai kalau kita mau menuju ke sahabat, sahabat itu juga beda-beda Ibnu Abbas bilang enggak masalah Ibnu Omar bilang enggak masalah kecuali kalau dipakai habis perempuan haid atau perempuan junuk Kalau cuma dipakai ngudung saja, enggak masalah Sahabat sendiri beda pendapat. Lantus siapa yang kita ikuti? Ya sudah, berarti ini memang masalah khilaf ya, dan kita kembalikan ke usul dari dalil-dalil bersifat utama yang tidak bisa digeser oleh dalil-dalil lain yang sifatnya masih masih multi tafsir yaitu khususnya ayat itu suci tidak akan menjadi najis kecuali kalau sudah berubah bau atau rasa atau warnanya dengan sesuatu yang najis. selama enggak berubah ya enggak apa-apa. Dipakai seperti itu. Menurut saya mungkin tidak ada you, para yang